Inna Sesungguhnya saum itu kata Allah Untukku wa anna ajribihi Dan akulah yang akan memberikan balasan Bagaimana? Tidak Allah SWT menjelaskan hal ini Ketika Bapak sekarang pulang dari kerja Masih dalam suasana bersahur Masuk ke rumah Menemukan segelas air di kulkas Yang dingin Di tengah situasi panas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 Sebuah simulasi Dan ini Allah jarangkan selama satu bulan Dari dua belas bulan yang ada Subhanallah Allah, Tuhan kita Tuhan semesta alam ini Rupanya seorang murabbi Seorang rob Seorang pengatur Seorang penata Seorang pengelola Maaf Satu zat pengelola Satu zat pengatur Satu zat penata Karenanya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 Output yang besar. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengusahakan bumi dan seluruh isinya termasuk batu bara kepada kita sebagai khalifatullah fil ardh untuk kemudian tugasnya adalah imaratul ardi, mengelola bumi, memenj sedemikian rupa. Tentu khalifatullah tidak boleh dilupakan. Masa buminya diperhatikan, komoditinya diusahakan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 bila kita fikir apabila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wa Ashadun ala dillah illallah wa'anahu wa'ala syarikat wa ashadun ala mahamadan aku wa rasuluh ala dillah abiyah ba'dah Allahumma sallala asyidina wa habibina mawlanul alihi wa sahbihi hajimain hama'abad khala lahu ta'ala fi kitabi il karim ahudu billahi minasyaitani rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhal adina amanu tutifa alaikumusia ya kamu aku tiap hari nadi, nami wabillahum laa aku untatapun al Islam, bapa bapa ibu ibu yang berbahagia, yang sama sama mengharap ridho Allah dan ampunannya. Saya sampaikan salam penghormatan dari Allah, penghormatan dari Islam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi dunia Nikmat terbesar ini Hendaknya kita jadikan modal Hendaknya kita jadikan Aset Yang paling utama Mengingat Modal ini Akan kita petik Dividennya Investasi keimanan ini akan kita Petik hasilnya Di dalam fase kehidupan Kedua setelah kehidupan Di dunia, yakni akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana untuk peningkatan keimanan kepada kaum muslimin dengan berbagai macam Prosedur yang diturunkan lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Islam. Jika kita pelajari di daerah kita Sangata ini yang ketika saya tanya apa arti sangata? Beberapa orang memberikan penjelasan kepada saya Sangat tercinta Oh begitu? Ya. Walau alam Tapi katanya sangata juga Tahun 80an Artinya sangat menderita Walau alam Saya melihat terdapat sebuah karakter masyarakat yang taat kepada prosedur Khususnya di kalangan mayoritas pekerja Seluruhnya serba diatur Naik kendaraan Mesti menggunakan prosedur tetap Septibelnya harus Petunjuknya, benderanya Ketika menggunakan Itu semuanya diatur dan wajib ditaati Karena bila tidak ditaati Maka akan muncul kerusakan Terjadi kecelakaan dan lain sebagainya saya melihat ada kesinambungan, ada kesejajaran antara nilai yang ada di masyarakat sangata ini Dengan tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dari keimanan kita Ya yani, hendaknya tuntunan Allah juga ditaati Seperti ketika kita taat kepada prosedur agar mencapai keberhasilan yang optimal Salah satunya adalah ibadah saum <tuh> Rasulullah menyebutkan kepada kita semua. Sumo tasihu. Saumlah kalian. Misaya.